Tawiyah Bismillah Dilihat ya Pada kolom berikut ini Musonif menyebutkan tentang Jenis-jenis iqrob Beserta tanda aslinya Dan tanda furunya. Seperti Rova Itu iqrob yang pertama Tanda aslinya dengan dhamma. Alamatul far'iyyah tanda furu'nya dengan waw pada asmaus sitah, jamak muzakkar salim. Alif pada isim musanna, sebutun nun pada afalul khamsa. Kemudian nasab. Nasab tanda asli dengan fathah. Tanda furu'nya ada empat. Alif pada asmaus sitah, ya pada isim musanna dan jamak muzakkar salim. Kasrah pada jamak muannats salim. Dan membuang nun pada ab al Kemudian jer tanda aslinya dengan kasroh, furuknya dengan ya pada asma usita musanna dan jama muzakkar salim. Kemudian dengan fathah pada jama pada mamnuh minasorfi. Yang keempat al jazmuh dengan jazm. Erop yang keempat ya. Tanda aslinya itu adalah sukun. Furuknya Hazfun nun pada afalul khamsa, kemudian hazfu harfil illa fil mudhari' al-muqtal akhir dengan pada fil fi mudhari' yang muqtal akhir. Inilah tempat-tempat dan alamat i'rab asli ataupun furuk. Ya, baik asli ataupun furuk. Yang selanjutnya, lihat. <tuh> Al-mamnu'u minas-sorfi. Yang ketujuh, yaitu, mamnu minas-sorfi. <tuh> Makna al-ismi'allazi la yusrofu. Makna atau arti dari sebuah isim yang tidak disorof. Kan dikatakan, mamnu'mina sorfi. Nah, sekarang, apa makna isim yang tidak disorfi? Ay al-lazila yunawwanu. Maksudnya, isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi ketika dikatakan, al-mamnu'mina sorfi. Maksudnya, isim tersebut dilarang dari menerima tanwin. Haisu dari sisi, La tazharu alaihi ad-dommatani wala fathatani wala kasrotani. Wa i'robuhu haqazah. Dari sisi, maksudnya adalah tidak nampak pada isim tersebut. Dua dommah, dua fathah, dan dua kasrot. Maksudnya tidak ada bunyi tanwinnya. Dia menerima harokat namun tidak ada atau tidak disertai dengan bunyi tanwin itulah maksudnya dari mamnu minasorfi ya itu yang dimaksud dengan mamnu minasorfi yaitu isim yang tidak ditanwin akhir katanya itu tidak diakhiri dengan dua dhamma tidak diakhiri dengan dua fathah, dan juga tidak diakhiri dengan dua kasroh wa i'rabuhu ha sekarang i'rabnya ya Ar-rafu yu yu'rafu wa alama raf'ihi ad-dhammatu mithlu ja ad Mamnu Minasorfi. kalau dalam keadaan rafa tanda raf'nya itu menggunakan dommah. Contoh ja'at maryamu Maryam telah datang Maryamu di sini termasuk bagian dari mamnun minas Karena dia digolongkan mamnun minas maka dia tercegah dari memakai tanwin. Bukan Maryamun bacanya tapi Maryamu. Kemudian annasbu. Kalau dalam keadaan nasab, mamnun minas sarfi yunsabu wa la matuna asbi al fathatu. Dinasabkan, tanda nasabnya menggunakan fathah. Seperti contoh Akroma al Muallimu Maryama. Muallim itu telah memuliakan Maryam. Seorang guru itu memuliakan Maryam. Kemudian al Jarro, ketika dijerkan, yu Jarro wa alama tujar rihi al dijirkan, fatha tu. Ketika dijerkan tanda jerkannya menggunakan fathah niabatan anil kasroh sebagai pengganti dari kasroh. Seperti contoh Maror tu bi Maryama. Saya melewati Maryam. Ya. Inilah Mamnu minasorfi Isim yang tidak boleh ditanwin, tercegah dari memakai tanwin, baik dengan dua thomah, dua fathah, atau dua kasroh. Tanda rofaknya, kalau dalam keadaan rofak dengan thomah, keadaan nasab dengan fathah, kalau dalam keadaan jert dengan fathah sebagai pengganti dari kasro, dari jair, dari kasroh sekarang lihat ya al asma'u allati tumna'u minashorfi isim-isim yang tercegah dari tanwin. Ya. Isim-isim yang dia itu tidak boleh ditanwin. Dan ingat dari keadaan 13 keadaan isim yang akan disebutkan Sama musonif sini Syarat Dari mamnu'mina sorfi Diingat Seperti yang sudah ma'ruf Pertama dia tidak boleh mudof Itu syarat yang pertama ya Kalau mamnu'mina sorfi mudof Maka batal Di Jerkan menggunakan fathah itu batal Ya atau yang kedua, tidak boleh dimakrifatkan dengan alif lam. Kalau dimakrifatkan dengan alif lam, amalan juga batal. Jadi syarat yang perlu berlaku untuk Mamnu Minas dia tidak boleh mudof. Tidak boleh berada pada posisi mudof. Yang kedua... Mamnu minat sorfi ini Tidak boleh dimakrifatkan Menggunakan alif lam Kalau terjadi Maka Hukum sebagai mamnu minat sorfi Batal Ya Dan ingat Seperti yang pernah anda sampaikan juga Mamnu minat sorfi ini Sebagian menyebutkan dia itu menyerupai fi'il. Ya. Dari sisi fi'il tidak ditanwin. Makanya mamnu Minasorfi juga tidak ditanwin. Yang kedua, fi'il tidak dikasroh, tidak dijer. Menggunakan kasroh. Makanya mamnu Minasorfi juga ketika dijer kan tidak menggunakan kasroh. Ya. Itu sudah pernah anda sampaikan dulu waktu belajar Muqtara. bahwasanya Mamnu Minasarfi ini. Sebagian para ulama menyebutkan. Dia ini syabihun bil fi'li. Menyerupai fi'il. Kenapa fi'il tidak ditanwin? Isim Mamnu Minasarfi juga tidak ditanwin. Yang kedua fi'il tidak dijarkan menggunakan kasroh. Fi'il tidak bisa dikasroh. Mamnu minash juga tidak bisa dikasroh. Maka di situ sisi kesamaan keserupaan antara mamnu minash dan antara fi'il Yang pertama, al-alamu al-mazidu bi alif nun fi akhirhi. Alam, ingat ya, dikatakan alam yang mendapatkan tambahan alif dan nun pada akhirnya. Jadi ada sebuah alam yang dia itu diakhiri dengan alif dan nun. Maka alam ini berlaku hukum ammunin asorfi baginya, tidak boleh ditanwin dan kalau dijarkan, dijarkan menggunakan fathah. Seperti Romadhu, Shaabanu, Salmanu, Imranu, ini alam, ya? Maka karena diakhiri dengan alif dan nun. Berlaku baginya hukum mamnu minas sarfi. Ya, berlaku baginya hukum mamnu minas sarfi. Yang kedua, as-sifatu ala wazni fa'lanu. Sifat yang ikut wazan fa'lanu. Karena ada sifat nanti tidak ikut wazan ini. Kalau ada sifat ikut wazan ini maka dia termasuk golongan dari mamnu minas sarfi seperti jau'anu, atashanu, sakranu semuanya digolongkan dalam mamnu minas sarfi Dan ingat ya, sifat yang mengikuti wazan fa'lanu, itu mu'annasnya harus fa'lah. Fa'lanu ini kan mu'zakarnya, apa mu'zakarnya. Yang boleh jadi memenuh minas hurfi adalah yang mu'annasnya nanti fa'lah. seperti nanti Jau'anu muannasnya adalah jauh a atau sha muannasnya adalah atau sifat ikut wazan fa'lanu, itu yang harus mu'annasnya adalah fa'la bukan fa'lanatun bukan fa'lanatun ya? kalau mu'annasnya fa'lanatun, maka nanti dia bukan golongan dari mamnu minasorfi meskipun ikut wazan fa'lanu seperti kita ambil di contoh tadi di kitab kita, jau'anu itu muannasnya adalah jau'a. Ah. Ikut wazan fa'la. Atau sya'nu, muannasnya adalah atsyā. Berarti jau'anu atau sya'anu adalah mamnu' minash shorf. Kalau muannasnya nanti fa'lanu menjadi fa'lanatun, maka kata yang ikut wazan fa'lanu itu bukan mamnu' minash shorf. Kemudian yang berikutnya. Al-alamu alladzi yakunu ala wazni fu'alu. Alam yang ikut wazan fu'alu. Seperti umaru, zuhalu, hubalu, mudaru. Ini semuanya alam. Yang mengikuti wazan fu'alu. Kalau mengikuti wazan itu. Maka termasuk dari golongan mamnu'u minasurfi. Kemudian yang berikutnya Al-alamu al-lazi yakunu ala waznil fi'li Alam yang mengikuti wazan fi'il Seperti Ahmadu Ini wazan fi'il Hamida yahmadu Tasrif kebawahnya nanti Ahmadu Takdirnya ana Fi'il mudhari ya Yazidu Ini juga tasrif dari fi'il mudhari Zada yazidu Kemudian ahsanu dan aymanu ini semuanya adalah alam, namun timbangannya di atas timbangan fi'il. Maka kalau begitu, dia digolongkan dari Mamnu Minasurfi. Kemudian yang berikutnya. Al-alamu al-mu'annas. Alam yang penggunaannya untuk mu'annas. Seperti. Mariamu sumayyatu ulfatu. Kemudian. Amalu. Atau umalu bacanya. Ya. Ini penggunaan alam yang mu'annas. Maryam Sumayya. Ulfa dan umalu Itu yang kelima Alam yang sifatnya mu'annas ya Poinnya untuk alam yang sifatnya mu'annas. Alam mu'annas. Pertama dia lebih dari tiga huruf. Kemudian... Hukumnya sama, diakhiri tak taknis, seperti Fatimah, Izzah, Alam yang dia itu muannas yang masuk dalam golongan mamnu' minas sarfi, yang pertama poinnya dia itu harus lebih dari 3 huruf. Terus setelah itu Hukumnya sama ya Lebih dari tiga huruf itu Diakhiri dengan tak-taknis Seperti Fatima atau Ukbah Ini mu'annas secara lafdi Karena ada tak-taknis di akhirnya Atau tidak diakhiri tak-taknis Maksudnya mu'annas secara makna Seperti Zainab Zainabu Su'adu Zainab tanpa tak-taknis Su'ad tanpa tak-taknis Namun dihukumi mu'annas secara makna dan dia lebih dari tiga huruf Maka termasuk Dari golongan Mamnu Minasurfi di kitabnya itu dibahasakan dengan tak ta'anis itu ada kelanjutannya apabila tiga huruf dan disukun huruf kedua, di tengah huruf keduanya maka dia ditanwin, boleh ditanwin dan boleh tidak ditanwin ini perinciannya ya nanti gua tuliskan sudah selesai itu Jadi ya, ya, kalau nanti dia alam muannas tiga huruf namun huruf keduanya disukun. Ya, di situ ada tambahan huruf kedua disukun. Maka boleh ditanwin dan boleh tidak. Maksudnya boleh dijadikan isim murob biasa dengan tanwin dan boleh dijadikan mamnu minas shorf. Kalau dia tiga huruf. Dan huruf yang kedua disukun. Seperti Hindun. Misrun. ya Mesir. Ini adalah alam yang dihukumi Mu'annas. Namun dia tiga huruf. Kalau dia tiga huruf. Kita harus lihat dulu huruf keduanya. Huruf tengahnya. Disukun atau tidak. Kalau disukun. Maka. Boleh dianggap sebagai mamnuk minasurfi. Tanpa tanwin. Dan boleh juga dijadikan bukan mamnuk minasurfi. Berarti menggunakan tanwin. Seperti hindun dan misrun. Alasannya, dalilnya lihat di surah Al-Baqarah ayat ke-61. Dan surah Yusuf ayat ke-21. Contoh lafad misrun. Kalau dalam surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan misrun menggunakan tanwin. Misrun di situ lapatnya. Kalau dalam surah Yusuf, Allah menyebutkan misrun itu tanpa tanwin. Allah mengatakan min misra. Menjadikan mamnu minasarfi. Ya, Jadi surah Al-Baqarah ayat ke-61. Surah Yusuf ayat ke-21. Syahidnya yang mau kalian lihat nanti adalah lapat Misr. Ya Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan menggunakan tanwin Misron Ada tanwinnya Dalam surah Yusuf ayat ke-21 Allah menyebutkan dengan bentuk Mamnu'mina syarfi Min misro Itu kalau dia alam tiga huruf Dan huruf ketiganya disukun. Tambahkan di situ. Namun apabila dia tiga huruf dan huruf keduanya tidak disukun. Ya. Dia adalah alam muannas tiga huruf. Namun huruf kedua tidak disukun. Maka termasuk dari golongan mamnu minash shorfi. Paham? Dia tiga huruf namun huruf kedua tidak disukun. Berarti semuanya berharokat ya. Maka alam mu'annas yang tiga huruf dan huruf kedua tidak disukun. Itu digolongkan Mamnu Minasurfi. Contohnya nanti seperti Saharu. Samaru. Itu termasuk alam yang dihukumi mu'annas. Tiga huruf. Namun tidak berharokat sukun itu contohnya ya Saharu sama Samaru dianggap Mamunumina surfi loh tapi dia alam muannas tiga huruf namun harokat keduanya huruf keduanya tidak disukun kalau disukun kalian boleh bebas Hindun atau Hindu itu boleh ya Misrun atau Misru itu boleh kalau Huruf kedua disukun. Yang berikutnya. Nomor enam. Al-alamu al-muzakaru. al bihi ta'u ta'nisin. Alam muzakar. Namun dia mulhaq dengan ta'nis diakhiri dengan ta marbutah seperti muawiyatu, matkatu, hamzatu, tolhatu ya maka dia di masukkan golongankan dalam asmaul apa nih mamnu'u minash ya alam yang ajam itu yang ketujuh ya itu termasuk bagian dari mamnu minas bukan dari bahasa arab kemudian alam ini diambil digunakan untuk bahasa arab seperti ibrahim yusuf harun Dawudu dan firaunu Yang berikutnya, al-alamu al-murokkabu tarkiban masjian. Alam yang dia itu merokab dengan tarkib masjid. Tersusun dari dua kata yang berbeda. Kemudian dijadikan penggunaan satu kata untuk satu alam. Seperti hadro mautu, buru saidi, kemudian ba'la atau buru sa'idu. Ya. Kemudian ba'la baka. Kemudian sifat yang ikut wazan af'alu. Dia sifat ya. Seperti ahsanu, a'zomu, abdalu, akbaru. Maka termasuk dari golongan Mamnu minashorfi. Kemudian yang ke sepuluh. Sifat ikut wazan fu'alu dan maf'alu min wahidin il ashratin. Ini untuk bilangan ini ya. Sifat bilangan dari satu sampai sepuluh. Namun mengikuti wazan fu'alu dan maf'alu seperti uhadu, mauhadu, sunau, masna, sulasu, matla, rubau, marba, usyaru, masya, ma'syar, Ya, bilangan dari 1 sampai 10 tapi wazannya harus ikut wazan fu'alu dan maf'alu. Kalau ikutnya wazannya nanti fa'ilun wahidun, itu enggak masuk meskipun bilangan 1 sampai 10. Ya, saba'atun enggak masuk. Yang masuk itu adalah angka 1 sampai angka 10 namun ikut wazan fu'alu atau maf'alu. Yang ke-11 lafdhu ukhru bi dhommin fa fathin. Lafdhu ukhru, ukhru dengan Domma atau dengan fathah berarti ukhru atau akhru Paham? Lafaz ukhru lain nanti kalau dibaca akhirun, akhirun bukan. Ya. Kalau akhirun itu bukan masuk dari golongan mamnu minashrafi. Ukhru atau akhru bi dhommin dengan domma kemudian fa harfu adfin dengan fathah atau fathah lafadznya ukhoru tadi ya dengan dhamma atau akhru dengan fathah ini yang mamnu minashrafi adapun kalau nanti bacanya akhirun ini bukan mamnu minashrafi dan atau akhoru bukan akhirun akhoru atau akhoru itu artinya yang lain kalau akhirun itu artinya yang terakhir yang mamnu minasorfi yang awalnya di dhamma akhoru atau di fatha akhoru itu termasuk bagian dari mamnu minasorfi Kita tambahkan lafat uhoru atau ahoru ini adalah lafat jama dari kata uhro. Lihat ya, ukhru sama akhru itu adalah jamak dari ukro. Ukro itu mukrohnya. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang sisi perbedaannya antara ukhru, akhru sama akhirun. Kalau kita mengatakan ja atau ukhru, maka maksudnya kita mengatakan ja atau libun Ya. Ja'a talibun akhiru berarti maksudnya ja'a talibun ghairuhu atau ghairahu. Di sini berarti maksudnya telah datang pelajar yang lain. Jadi ada pelajar lain yang datang. Tapi kalau kita mengatakan ja'a talibun akhirun, berarti maksudnya maknanya adalah ja'a talibun akhirun, telah datang pelajar yang terakhir. Jadi tadi sudah Anda sebutkan ya, kalau akhiru atau u akhiru maknanya itu adalah yang lain bermakna goiro kalau akhirun itu bermakna akhirun yang terakhir jadi dilihat mana yang mamnu'mina sorfi mana yang bukan mamnu'mina sorfi maka ketika kita mengatakan ja'atolibun akhiru maksudnya jaa'a talibun ghayruhu telah datang pelajar yang lain. Jadi ada pelajar lain yang datang. Tapi kalau kalian mengatakan jaa'a talibun akhirun maksudnya adalah jaa'a talibun akhirun, pelajar yang terakhir datang. Berarti setelahnya itu enggak ada lagi pelajar. Sudah habis dia yang paling terakhir. Tapi kalau akhiru berarti ini pelajar lain, tapi masih memungkinkan ada pelajar yang lain yang belum datang. Itu perbedaan antara ukhru, Akhoru, atau Akhirun. Dan dia yang menjadi Mamun Minasurfi. kalau tidak ada pertanyaan anda cukupkan dulu ini pembahasan masalah alifutaknis mamduda sama sigo muntah lujumu. ada beberapa poin yang mau anda tambahkan nanti Ya, masih ada poin sehingga kita harus bisa membedakan mana isim mamdud yang mamnu'mina shorfi mana isim mamdud yang bukan mamnu'mina shorfi karena isim mamdud kan secara asalnya semua yang diakhiri dengan hmm. hamzah Cuma nanti ada poin yang mau kita tambahkan tentang Mamnu' Minasurfi dan bukan yang Mamnu' Minasurfi. InsyaAllah pertemuan berikutnya nanti baru anda lanjutkan. Kita cukupkan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik. Suhadu an ilaha illa anta. Tagfiruka wa atubu ilaih.